Ada pertanyaan Banyak sekali yang mungkin Nanti tidak kita jawab semua eh? Karena waktu yang mepet <coughs> Kita pilih Pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bismillahirrahmanirrahim Apa itu salafi? Apa itu salafi? Salafi Salafi dari kata salafa Salafa Salafa itu Yang telah berlalu Pendahulu Ya Nah dalam kita kita para ulama, ya, kalau kita membaca kita kita para ulama sering disebutkan uh, tentang ulama salaf, ulama salaf, salah melakukan demikian. Yaitu pendahulu kita, pendahulu dalam agama Islam. Siapa pendahulu kita dalam agama Islam? Rasulullah dan para sahabat, sahabatnya. Ini pendahulu kita dalam Islam, Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, Rasulullah salafahlah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu talah nik masalah Lagi ana hal kamakara suftam atau kamakallar rasulullah sallallahu sebaik-baik pendahulu Bagimu muai Aisyah adalah aku nah sebaik-baik pendahulu adalah aku sehingga kata salafi dari salaf salafi iyanya ya misbah salafiyun artinya pengikut salaf pengikut salaf itu pengikut Rasulullah dan para sahabatnya Naam dan orang-orang yang berakidah dan bermanhaj seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dari generasi terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga naam Ahlussunnah wal Jamaah ya atau Salafi ya, Ini ya, hanya bedana nama tapi maknanya sama ya. Ahlussunnah wal Jamaah ya atau salafi atau yang semisalnya atau pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Naam. Intinya adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada tabiin, diajarkan kepada tabi'in, gaji diajarkan, tabi diajarkan kepada para ulama setelahnya dan seterusnya setelah sampai kepada kita. Ya, sehingga naam ada thoyib sanad ya, dalam pengambilan ilmu nah baik <coughs> sebagian hobi eh, atau kayaknya mendengar nama salafi seperti gimana ya nah, sepertinya orang salaf itu ogreng kasar terus apa ini kaku gitu ya ya nggak seperti itu buktinya saya murah senyum ya baik nah. tidak seperti itu nah barakalafikum ini hanya apa Provokasi-provokasi orang yang tidak senang ketika kaum muslimin kembali kepada jalan Rasulullah. Senangnya mereka adalah sesuai dengan hawa nafsu. Ya, nah sehingga ketika ada orang berusaha berjalan di atas jalan yang pernah ditempuh Rasulullah dan para sahabatnya, dia nggak suka. Karena apa? Akan apa? Mempengaruhi penghasilannya nanti, nggak laku dia nanti. Ya, nah baik. Sesuai dengan hawa nafsu. Kata saya ini ya ini. Ya dikatakan mana dalilnya ya, nggak ya, ada, ada. ujung-ujungnya dalilut tidak dalil ngajak pelut, ya, nah gitulah kondisi orang yang banyak provokasi suka menjelek jelekkan ahlu sunnah atau salafiun. nah dari ahlu sunnah wal jamaah atau salafiun kita berpegang teguh dengan Al Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman salaf. perhatikan, ya kadang sama dia pegang Al Quran Hadis sama Al-Qur'annya sama, hadisnya sama Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nabi Maja, Sunan Nasa'i dan yang lainnya sama. Kok beda ya pemikirannya? Beda Ya. Apa bedanya? Itu dengan pemikiran sendiri, ya, dengan tafsir sendiri, oh menurut saya seperti ini. Kalau kita dengan penafsiran para ulama salaf. Misalkan ayat, apa sih tafsirnya ini ya? Kita lihat para sahabat riwayatnya apa menafsirkan ayat ini? Kita lihat para tabi'in apa menafsirkan ayat ini. Mujahid. Imam Mujahid, Imam Mufassir. ya Tabi'in. Kemudian tabi'in, tabi'in. Kalau dari kalangan sahabat, ulama tafsirnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Dari kalangan ulama tafsir. Kita lihat tafsir mereka. Penjelasan mereka tentang ayat, ya, tentang hadis, dijelaskan. Kita tidak dengan pemikiran sendiri. Kalau pemikiran sendiri, seribu kepala, seribu pemikiran. Seribu kepala, seribu pendapat sehingga ahli Sunnah Wal Jamaah prinsipnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Hadis sesuai dengan pemahaman salaf, pemahaman pendahulu kita dalam Islam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dari generasi Islam yang terbaik, itulah zaman terbaik, zaman generasi Islam. Setelah zaman itu banyak pendusta, banyak yang mengaku nabi, banyak yang al-muhim. Ya? sehingga banyak yang merusak Islam. Kira-kira cukup ya? Apa itu salahnya? Hah? Eh? Cukup. Intinya ketika bapak-bapak melihat kita salah, misalkan ya, ya. Saya salah misalkan dalam ucapan, dalam apa. Nah, bisa, bapak menegur, mengkritik. Oh, saya tadi bilang begini. tahu saya ada dalam ayat atau hadis itu begini. Kalau saya keliru, saya kembali. Oh ya maaf saya ralat ucapan saya keliru. Ternyata ada ayat yang menjelaskan begini. Ada hadis sahih yang menjelaskan begini. Saya keliru, saya salah. Saya minta maaf, saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya gentleman. ya. Nah, tidak dia oh, bersikukuh dengan pendapatnya. Ah, enggak, yang penting begini, yang begini, gini. Kyai saya ngomongnya begini. ya. Ustadz saya ngomongnya gini. Kekeh. Nah, padahal telah ada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Nah. Dia peduli dengan firman Allah, nggak peduli dengan hadis Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang sangat disayangkan sikap fanatik buta yang tidak dilandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, prinsip kita adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salah sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan sunnah atau eh, pemahaman para sahabat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apakah benar menentukan <tuh> Ramadan atau sawal dan bulan-bulan lainnya dengan hitungan hisab? Wallahu taala alam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memungkinkan untuk melakukan penghitungan dengan hisab, ya. Nah, memungkinkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dengan penghitungan dengan hisab, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Wallahu taala alim. Bishowat. sehingga ya. tadi yang sudah kita sampaikan ya. cara menetapkan awal Ramadan dan akhir Ramadan adalah dengan ya. uh, melihat hilal atau mengenapkan sahabat 30 hari yuhur. nah Barakulah Fikul pertanyaan masih banyak, banyak. sedangkan ya. waktu telah masuk yuhur, yuhur. yuhur. yuhur. Ya, sehingga uh, mungkin kita cukupkan ya, pertemuan kita pada siang hari ini Mudah-mudahan bermanfaat ya Kurang lebihnya mohon maaf Benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Salahnya dari saya pribadi dan dari syautan Dan saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan saya siap dikritik, siap ditegur Dan siap diluruskan, siap dibimbing Dan ketika Ada salah dari saya, saya mohon ampun Dan mohon maaf kepada antum semua Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas kesalahan tersebut Ya dan semoga kita senantiasa selalu dikumpulkan di atas keistiqomahan di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu taala alam bisawat. Pertanyaan-pertanyaan sisa insyaallah kalau ada waktu kita jawab secara tertulis atau yang semisalnya. Nah, cukup ya. Nah, subhanaka wallahul hamdik, asyhadu alla illaha ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.